30 sampai dengan 40 orang. Yang masuk Islam, bayangan, Pak. 3 tahun hanya 30 orang. Jadi 1 tahun cuma 10 orang. Ya, akan tetapi 30 orang ini merupakan orang-orang yang dipilih langsung oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Karena ini dakwahnya sembunyi-sembunyi, beliau SAW alaihi wasallam menemui orang per orang, memilih orang-orang yang memang dikenal sebagai orang yang baik, baik akhlaknya, lurus akidahnya. ya, lebih sedikit debu-debu jahiliyah pada dirinya, lebih sedikit terjerumus dalam kemusyrikan sebelumnya. Maka dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkumpullah 30 orang selama 3 tahun ini Tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Lalu sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa andhir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Lihat perintah pertama untuk berdakwah secara terang-terangan adalah perintah berdakwah kepada keluarga ya, sebelum berdakwah kepada yang lain disuruh berdakwah kepada keluarga maka Nabi SAW Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan keluarganya ya dikumpulkan dua kali lalu sesudah itu Nabi SAW Alaihi Wasallam berdakwah di atas bukit sobat memanggil seluruh orang-orang Quraisy. -orang ini tahun ya sesudah tahun ketiga ya tahun ketiga dan tahun keempat berdakwah terang-terangan Sesudah Rasulullah SAW berda'wah terang-terangan, barulah kemudian terjadi mihnah. Terjadi tantangan dalam dakwah Islam. Barulah kemudian Nabi SAW dicaci, difitnah, dimaki, dihina. Bahkan para sahabat mendapatkan siksaan. Bahkan pembunuhan. Kita mengenang kemudian ada syahidah pertama dalam Islam, Sumayyah, istri Yasir. Ibunya Amr bin Yasir Menjadi syahidah pertama dalam Islam Kemudian juga Yasir suaminya Kemudian juga apa yang menimpa kepada Khadat Arab Juga yang menimpa kepada Bilal bin Rabah Banyak sahabat yang kemudian disiksa Sesudah apa? Sesudah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan Ini juga menjadi pelajaran baik kita Bahwa Islam Agama Islam Ini akan mulai mendapatkan Tentangan Ketika apa? ketika agama Islam ini ya didakwahkan secara terbuka. Kalau agama Islam ini cuma di masjid, Pak. Cuma di rumah, cuma di madrasah, enggak ada tantangannya, Pak. Enggak ada yang benci, Pak. Tapi kalau agama Islam ini disebarkan di mana? Pasar. Di tempat-tempat bisnis, ya. Di gedung-gedung parlemen, di istana-istana para raja, ah ini baru mulai ada tan Tantangan, ketika Islam ini Sudah dipublikasikan Bukan lagi sekedar menjadi Urusan privat, urusan pribadi Maka mulailah Islam ini Agama Islam ini mendapatkan tantangan Maka, ini tadi Tahun berapa? Tahun ketiga, tahun keempat Maka tahun kelima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan untuk hijrah yang pertama Hijrah yang pertama kemana Pak? Ke Habasyah. Ya Tahun yang kelima Maka terjadilah dua kali hijrah Ke Habasya Hijrah Kahabasha yang pertama Itu di bulan Rajab tahun kelima Rajab, Sha'ban, Ramadhan, tiga bulan Hijrah Kahabasha yang pertama Sesudah itu para sahabat pulang Karena terjadi peristiwa pada bulan Ramadhan Tahun kelima, peristiwa yang disebut sebagai Sanjadatu Surat Al-Najam Sujudnya orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah Membacakan Surat Al-Najam Masih ingat ya, kisahnya ya Rasulullah membacakan Surat Al-Najam Akhir Surat Al-Najam Kemudian orang-orang kafir Quraisy Sujud semuanya Maka tersebarlah berita bahwa penduduk Makkah sudah masuk Islam. Ternyata belum. Ya. Mereka hanya terkesima dengan bacaan Al-Quran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat pulang. Ternyata ketika pulang, orang-orang kafir Quraisy makin keras perlawanannya terhadap Islam. Maka Rasulullah memerintahkan untuk hijrah kembali. Maka hijrah kehabisan yang kedua. Ya, 83 orang laki-laki, 18 orang perempuan. Hijrah ke Hadashah yang kedua dipimpin oleh Sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Talib Mereka tinggal di Hadashah selama berapa lama? Di Ethiopia Selama 15 tahun 100 orang sahabat tadi Tinggal selama 15 tahun Ini tahun keberapa? Tahun kelima Tahun ke enam terjadi peristiwa yang menakjubkan Yang ini menjadi titik Titik balik Perjuangan dakwah Nabi SAW Yaitu masuknya Dua orang panglima dalam sejarah Islam Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttallib Dan tiga hari berikutnya Masuk Islamlah Umar bin Khattab Al-Faruq Tahun keberapa? Tahun ke-6 Sekarang kita masuk tahun ke-7 Di tahun ke-7 Terjadi peristiwa Yang disebut oleh para ulama sebagai Al-Mukato'ah Al-A'bah Al-Mukato'ah Al-A'bah Pemboikotan total Tahun ke-7 Peristiwa ini terjadinya tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-7 Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini? Yang melatar belakanginya adalah frustrasinya Para pemimpin-pemimpin kafir Quraisy dalam menghadapi dakwah Nabi Alaihi Wasallam. Mereka frustrasi, mereka putus asa Apalagi sesudah Hamza bin Abdul Muttalib masuk Islam Sesudah Hamzah masuk Islam, maka Bani Hashim, ini keluarga besarnya Nabi, Bani Hashim, wabila khusus Bani Abdul Muttalib, keturunannya Abdul Muttalib, keturunan kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ini makin solid mendukung Nabi SAW. Meskipun ada di antara mereka yang belum masuk Islam, tapi mereka mendukung Nabi SAW. Jadi keluarga Nabi, Ini mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk paman Nabi yang ini menjadi pemimpin kabilah, ya, Bani Hashim, yaitu Abu Falik, mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya dari Bani Hashim yang tidak mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paman Nabi yang bernama Abu La'ab. Ini satu-satunya yang nggak mendukung. Yang lainnya mendukung semua, meskipun sebagian mereka masih kafir. Sehingga akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu berpikir bagaimana caranya ini untuk melumpuhkan dakwah Nabi sallallahu wasallam maka mereka kemudian sepakat kabilah-kabilah yang lain di kota Makkah itu seluruhnya sepakat untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib memboikot dengan cara apa memboikot dengan cara Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib tidak boleh ya dilakukan transaksi perdagangan nggak boleh ada jual beli Bayangkan Pak, jual beli makanan tidak boleh, jual beli pakaian tidak boleh. Selama pemboikotan ini. Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam boleh makan. Kemudian tidak boleh lagi menikah. Ya. Dalam teks pemboikotan yang ditulis oleh orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah, ya teks pemboikotan itu berbunyi Allah yaqbalu min bani hasyim shunfan abada". Mulai hari ini tidak lagi diterima perjanjian transaksi dari bani Hashim selama-lamanya. Walatak bihim rakfatan hatta yusalli mukunil Dan mulai hari ini tidak pula ada kasih sayang terhadap bani Hashim sampai bani Hashim menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh untuk perjanjian. Mulai hari ini tidak ada lagi transaksi. Tidak ada lagi kasih sayang kepada Bani Hashim sampai Bani Hashim menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Perjanjian ini ditulis oleh Naudar bin Harith dalam banyak riwayat. Kan tapi kata Syekh Shafir Osman Al Mu'barakuri pendapat yang paling kuat, riwayat yang paling kuat yang menulis perjanjian ini adalah seorang tokoh kafir yang bernama Bagit bin Amr bin Hashim yang kemudian Bagit bin Amr bin Hashim ini didoakan oleh Rasulullah. Tangannya lumpuh. Sudah itu lumpuh tangannya selama-lamanya sampai dia wafat. Nah ini perjanjian untuk memboykot Bani Hashim ini ditempel di atas Ka'bah. Dan terjadilah pemboykotan terhadap keluarga Nabi. Ini selama berapa lama? Selama tiga tahun. Bayangkan Pak. Selama tiga tahun. Tidak ada transaksi jual beli makanan. Kalau kita di sini ya. nggak ada makanan bisa menanam singkong kan? Ya. apa namanya, tongkat kayu jadi tanaman kan ya di belakang ada sawah di, bisa makan, bisa pak apa pak, padang pasir mau makan dari mana, kalau tidak ada jual jual beli ya akhirnya para sahabat ya diriwayatkan misalnya saat Nabi wafat itu meriwayatkan kami ketika itu, ya mengalami krisis pangan, sampai kemudian kami makan rumput-rumputan yang berduri Dan kemudian tenggorokan kami berdarah-darah. Dalam riwayat yang lain disebutkan kotoran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbeda dengan kotoran binatang ternak. Gak ada bedanya dengan kotoran kambing gitu pak. Karena sama yang dimakan dengan kambing dengan yang dimakan oleh para sahabat dan keluarga nabi ketika Bayangkan pak. Baju mereka compang-camping karena mereka tidak boleh lagi beli baju. Baju mereka compang-camping. dan termasuk yang mengalami pemboikotan ini ya sekali lagi ini termasuk keluarga Nabi, termasuk paman Nabi, Abu Farid juga mengalami ini. Di usianya yang sudah 70 tahun lebih dia mengalami pemboikotan ini. Maka nanti di tahun ke-10 sesudah berakhir pemboikotan ini kemudian 6 bulan sesudahnya Abu Farid kemudian meninggal. Ya, akibat ya sakit yang makin parah ya, ketika terjadi pemboikotan. Nah, akhirnya Pemboikotan ini berakhir ya sesudah apa? Sesudah orang-orang kafir Quraisy makin lama makin tidak sepakat dengan perjanjian ini. Karena orang-orang kafir Quraisy diantara mereka ada yang masih berhubungan saudara dengan Bani Hashim, ada yang ibunya itu dari Bani Hashim, ada yang pamannya itu dari Bani Hashim. Jadi masih ada hubungan saudara. Maka mulai itu. sudah tiga tahun melihat Bani Hashim melihat para sahabat Nabi satu persatu mulai sakit satu persatu mulai menderita ya penderitaan yang luar biasa mulailah mereka kemudian merasa kasihan maka ada seorang tokoh kafir yang bernama Hisham bin Amr dari kabilah Bani Amir dia kemudian menemui sahabatnya yang bernama Zuhair bin Abu Umayyah al makhzumi dari kabilah Bani Makhzum. yang Zuhair ini ibunya adalah Atikah binti Abdul Muttallib atika putrinya Abdul Muthalib. Jadi ini bibinya Nabi. Ibunya Zuhair tadi. Hisyam bertemu dengan Zuhair dan kemudian berkata, "Wahai Zuhair, tidakkah engkau kasihan kepada keluarga ibumu? Kita makan-makan enak, kita pakai pakaian yang layak, mereka menderita kelaparan. Tidakkah kau kasihan kepada keluarga ibumu itu? Ayo sudah kita batalkan saja perjanjian yang tidak masuk akal ini." nah kata Zuhair, "Saya enggak berani batalkan. Ayo kita cari orang lain." yang sepakat dengan kita untuk batalkan perjanjian ini maka bertemulah mereka berdua dengan salah seorang pemimpin kafir juga yang bernama Mut'im bin Adi Mut'im bin Adi dari kabila Bani Adi maka Mut'im bin lah ini yang kemudian akhirnya menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, sudah kita hentikan perjanjian ini Pak kalau kita perhatikan model pemboikotan seperti ini ini terjadi sepanjang masa Orang-orang kafir kalau tidak suka dengan kaum muslimin, mereka memboikot supaya kaum muslimin tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan uh, air, tidak mendapatkan bahan-bahan pokok. Ini terjadi sepanjang masa. Sampai hari ini juga kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di Suriah, ya, di kota Mabaya yang sampai hari ini boikot itu. Mereka nggak bisa makan itu. Coba lihat itu di internet itu berita ya, di Suriah di kota Mabaya. Ya. di Gaza juga demikian di boikot gak bisa makan Gaza itu kota kecil sampingnya apa namanya laut akses daratan ditutup oleh dinding ditutup oleh ditutup oleh tembok yang tinggi ya, kalau dulu orang menganggap ini tembok Berlin ini sebagai kejahatan kemanusiaan maka ini ada yang lebih jahat daripada tembok Berlin Gaza ditutup wilayah daratan ditutup oleh tembok Wilayah laut itu dijaga oleh patroli Mereka gak dapat makanan Dari mana mereka masih bisa bertahan Mereka bertahan karena ada itu lorong-lorong bawah tanah Dengan lorong-lorong bawah tanah itu Mereka memasak bahan-bahan pohon kan? Tapi lorong-lorong ini juga terus diincar oleh orang, -orang Israel Kamu kemarin terakhir itu Sebulan yang lalu ada berita Ada berapa perubahan itu kemudian hancur Dipom oleh Israel Nah ini, ini Sepanjang masa selalu terjadi Muqaba'al amah ini pemboikotan kafir. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah. Kemudian akhirnya sesudah tadi siapa? Mut bin Adi berceramah, ya. Dia menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ayo kita hentikan." Maka mulailah terjadi, ya. Terjadi kericuhan ya. Apakah kita lanjutkan atau kita hentikan saja? Maka Tamut bin Adi, saya tidak tega dengan keluarga. Ya, dengan saudara-saudara saya dari kalangan Bani Hasyim yang sampai sekarang menderita. Maka bin Adi langsung menerobos ke Kaabah Dia mengambil perjanjian Kertas perjanjian Mokotohah itu yang ditempel di atas Kaabah Ketika diambil ternyata kertas perjanjian itu Sudah hancur dimakan rayap Kecuali bacaan Bismillahirrahmanirrahim Yang tertera di atas surat perjanjian itu Maka mulai hari itu bulan Muharram tahun ke-10 sesudah kenabian berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim dan terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihi wa alihi Tahun ke-10. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Ya. 6 bulan berikutnya wafatlah paman Nabi Abu Thalib yang selama ini mendukung menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ini menjadi himayah, menjadi pelindung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Talib ikut mengalami pemboikotan ikut lapar, ikut dahaga, ikut mengalami penderitaan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Pak. Kalau dibandingkan pengorbanan kita melindungi dakwah Islam dibandingkan dengan pengorbanan Abu Talib melindungi dakwah Islam, maka Subhanallah. Tunggu jauh lebih besar pengorbanan Abu Talib melindungi dakwah Islam daripada kita. Belum pernah rasanya kita lapar-lapar gitu ya sampai menjelang mati itu melindungi dakwah Islam Abu Talib mengalami itu. Akhirnya Abu Talib mengalami sakit, ya berapa bulan sudah puikotan dan sebelum meninggalnya itu datang orang-orang kafir Quraisy menemui Abu Talib. Mereka berpikir ini kalau Abu Talib meninggal. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak memiliki pelindung lagi dan nanti orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan terjadi perang saudara di kota Makkah maka kata pemimpin kafir Quraisy, ketika mereka mendatangi Abu Talib wahai Abu Talib tolong bujuk, bujuk keponakanmu ini supaya kita berdamai saja. Kami beribadah dengan cara kami dan Muhammad dan pengikutnya beribadah dengan cara mereka sudah. Kita apa namanya? damai sajalah. Muhammad enggak perlu berdakwah lagi, enggak perlu mengajak lagi supaya orang meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala lagi. Tolong bujuk supaya apa? Supaya nanti ketika engkau meninggal Muhammad tidak dibunuh. Begitu kira-kira alasannya gitu ya. Maka disampaikanlah ini alasan ya. Ini alasannya alasan untuk stabilitas politik Kota Mekah gitu. Supaya tidak kacau nanti sesudah Abu Thalib meninggal. maka disampaikanlah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wahai pamanku, sampaikan kepada mereka." "Maukah mereka aku tunjukkan kepada satu kalimat yang dengan satu kalimat itu mereka akan menundukkan seluruh jazirah Arab dan mereka akan mengalahkan seluruh orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab?" Maka Abu Thalib, "Saya akan sampaikan itu." Sampaikan itu kepada pemimpin-pemimpin Quraisy Maka pemimpin-pemimpin berkata Ya kami mau Jangankan satu kalimat Seribu kalimat akan kami ucapkan Maka, Maka Bertemulah Rasulullah dengan pemimpin kafir Quraisy Maka kata Rasulullah Wahai pemimpin kafir Quraisy Aku akan tunjukkan kepada kalian satu kalimat Cukup satu kalimat Kalian ucapkan kalimat ini Kalian akan menundukkan Arab dan Ajar Maka kata mereka Apa kalimat itu Kalimat itu adalah katakan La ilaha illallah Tamlikul Arab wal ajam Kulu la ilaha illallah Tamlikul Arab wal ajam Katakan la ilaha illallah Maka kalian akan menguasai Arab dan ajam Masya Allah Orang kafir ketika disuruh begitu Mereka berkata Apakah engkau menyuruh kami Untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami Untuk menjadikan Tuhan cuma satu saja, kami tidak cukup dengan Tuhan yang satu, kami butuh Tuhan yang banyak. Akhirnya buntu itu, ya, perundingan dan sampailah kemudian detik-detik dimana Abu Talib kemudian mengalami sakit yang parah menjelang wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kembali kepada Abu Talib berkata kepada pamannya perkataan yang terkenal dalam sejarah, dicatat dalam banyak riwayat. Rasulullah Wasallam berkata sambil beliau duduk di samping pamannya, bayangkan pak ini orang yang paling berjasa kepada Nabi s.a.w. Abu Talib, orang yang paling berjasa kepada Nabi Nabi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, tidak lama kemudian ibunya wafat, tidak lama kemudian diasuh oleh kakeknya sesudah kakeknya wafat, diasuh oleh Abu Talib, sejak masih kecil Rasulullah diasuh oleh Abu Talib sampai kemudian Rasulullah menikah yang menikahkan Rasulullah Abu Talib Sampai kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan cobaan dalam dakwahnya. Yang melindungi dakwah Rasulullah adalah Abu Talib. Bayangkan. Ini orang yang paling besar jasanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW sangat cinta kepada Abu Talib. Dia duduk di samping Abu Talib. Lantas berkata. Ya Ammi, wahai pamanku. Kul li qawlan. Katakan untukku satu saja ucapan. Tuhajulakum illallah. Yang dengan ucapan tersebut aku akan membelamu hadapan Allah. Cukup satu ucapan Aku akan mendelakmu di hadapan Allah Kul la ilaha illallah Katakan la ilaha Abu Talib Menatap wajah Rasulullah Lantas sesudah itu Abu Talib melihat wajah Saudara-saudaranya yang lain Dilihat di kanan, di kirinya Ada Abu Lahab Ada Abu Jahal, Ada Abu Sofyan yang masih kafir ketika itu Ada Walid bin Nughirah Maka Abu Jahal ketika itu berkata Ya Abu Talib Atarrabu an millati Abdul Muttallib Wahai Abu Talib Apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttallib Dengan agama bapakmu Abdul Muttallib Lihat pak Ucapan Abu Jahal Abu Jahal tidak mengucapkan apakah engkau benci dengan agamanya orang Arab Tidak, tidak mengucapkan begitu Tapi yang disebutkan adalah apakah engkau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttallib Ini untuk apa namanya? Untuk meraih emosi Abu Thalib gitu, bahwa kalau dia masuk Islam, maka dia sudah meninggalkan ajaran bapak kantungnya sendiri. Ya. Adalah sebagian para ulama berpendapat, ya, bapak, kakek Rasulullah SAW itu hanif, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus. Mereka tidak dikategorikan sebagai kafir. Ini sebagian para ulang mengatakan seperti itu. Maka, Abu Thalib ketika mendengar ucapan itu, dia lantas berkata, Alamillahi Abdul Muttalli. Aku mati di atas agamanya Abdul Muttalli. Sudah itu dia mati. Masya Rasulullah sangat berduka. Karena pamannya, Abu Thalib yang paling dia cintai, meninggal dalam keadaan, Lantas Rasulullah berkata kepada pamannya Wahai pamanku Aku akan mohonkan ampun untukmu kepada Allah Semoga aku tidak dilarang untuk itu Jadi Rasulullah berjanji Rasulullah akan mintakan ampun untuk Abdul Muttal Tidak lama sesudah itu turunlah wahyu Surat at Taubah ayat ke-113 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Makanalin Nabi tidak layak bagi seorang nabi walladina amanu tidak layak pula bagi orang-orang beriman ayastaghfirul musyrikin untuk memohonkan ampun buat orang-orang musyrik walau kanu liqurba meskipun itu kerabatnya sendiri masyaallah min ba'di ma tabayyana sesudah jelas bahwa sesungguhnya mereka annahum ashabul jahim sesungguhnya mereka termasuk penghuni neraka jahil. pak potongan ayat yang terakhir inilah ya. potongan ayat terakhir inilah yang membuat makin sedih Rasulullah SAW karena Allah Azza wa Jalla menegaskan Annahum min jahil. sesungguhnya Abu Talib termasuk penghuni neraka jahid maka tahun ke 10 ini disebut sebagai tahun kesedihan tadi tahun di mana wafatnya paman nabi dalam keadaan kafir orang yang paling dicintai oleh nabi wafat dalam keadaan kafir tiga bulan sesudah itu pak terjadi peristiwa yang lebih menyedihkan nabi sallallahu alaihi wa ini jauh lebih menyedihkan daripada wafatnya Abu Talib Daripada dihinanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, difitnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dituduh sebagai tukang sihir, orang gila, dituduh sebagai orang yang memecah belah bangsa. Ini cobaan yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah, yaitu meninggalnya orang kedua yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah binti Khawailid radhiyallahu anha. Khadijah Ini wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah Bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Rasulullah Khadijah binti Khwadi Bagaimana tidak Rasulullah mencintai Khadijah Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan Khadijah Khadijah ini adalah satu dari empat perempuan terkemuka di seluruh dunia Sepanjang masa hanya ada empat perempuan terkemuka Yang pertama adalah Maryam binti Imran Ibundanya Isa bin Maryam. Yang kedua adalah Khadijah binti Khwailid Yang ketiga adalah Fatimah binti Rasulullah Dan yang, ke yang keempat adalah Asiyah Asiyah ya. Istrinya Fir'aun Asiyah binti Mahzud Istrinya Fir'aun Empat perempuan terkemuka Dalam sejarah umat manusia Khadijah termasuk diantaranya Khadijah adalah satu-satunya perempuan yang Jibril pernah datang kepada Rasulullah SAW Lantas Jibril berkata kepada Rasulullah Irsal Irsal Irsal salamatan alaiha min rabbihah Ya Muhammad sampaikan Irsal alayhas salam Min rabbihah Ya Muhammad sampaikan untuknya salam dari Tuhannya Jibril datang pada Rasulullah mengatakan Ya Rasulullah Sampaikan salam untuk Khadijah Dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla Pak Misalnya kita nge-fan sama presiden gitu ya Bisa ada orang datang sama kita Pak, dapat salam Dari Jokowi pak Kira-kira gimana Kira saya kita pak Senang apa gak pak Senang luar biasa gitu ya Kalau kita cinta kepada seseorang Lantas kita dengar orang itu menyampaikan salam kepada kita bangganya luar biasa Khadijah dapat salam dari siapa? dari Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan siapa? Jibril alaihissalam khusus datang Jibril menyampaikan salam buat Khadijah Rasulullah pernah bersabda inna dunya mata wa khair mataiha al maratu saliha sesungguhnya dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini apa? wanita yang salihah. Khadijah adalah wanita yang salih Dalam riwayat yang lain disebutkan misalnya Sesudah Rasulullah s.a.w. menikah Dengan istri yang jauh lebih muda daripada Khadijah Jauh lebih cantik daripada Khadijah Aisyah namanya Suatu ketika Rasulullah s.a.w. pernah meminta kepada Aisyah wahai Aisyah Siapkan untukku tiga makanan Siapkan untukku tiga makanan, satu makanan untukku, satu makanan untukmu, dan satu makanan untuk kerabatnya Khadijah. Maka dalam riwayat disebutkan Aisyah ketika itu banting piring, cemburu Aisyah. Wajar ya, wajar nggak pak? Wajar, perempuan tuh tinggi cemburunya. Hati-hati jangan sampai poligami itu ya. Bahaya itu. Ya. Kalau belum siap menghadapi cemburunya perempuan. penting banting Yang Aisyah berkata. Wahai Muhammad. Apakah engkau masih sebut-sebut juga wanita tua itu? Padahal Allah sudah berikan perempuan yang lebih baik untukmu. Ya. Ya itu aku. Kata Aisyah. Maka apa kata Rasulullah SAW. Beliau kemudian bersabda wa Aisyah Demi Allah Tidak pernah ada yang bisa menggantikan Khadijah Dialah orang yang pertama beriman kepadaku Saat semua orang tidak beriman kepadaku Dialah orang pertama yang membenarkan aku Saat semua orang menuduh aku terbusta Dialah orang yang memberikan harta kepadaku Saat semua orang menahan hartanya kepadaku Dan dialah wanita satu-satunya Yang memberikan anak kepadaku Di saat semua wanita tidak bisa memberikan anak kepadaku Masya Allah. Karena dari Aisyah Rasulullah tidak punya anak kan Rasulullah tidak punya anak dari istri-istri yang lain Kecuali dari Khadijah dan kemudian nanti Dari siapa? Dari Maria Al-Kibdiah Nah ini Sabda Rasulullah ini dicapkan sebelum Rasulullah menikah dengan Maria ya. Jadi Rasulullah hanya punya anak dari dua istri Dari Khadijah dan dari Maria al Qibtiyah. Di anak anaknya bernama Ibrahim masyaallah, tidak tergantikan itu. Posisi Khadijah di mata Rasulullah S.A.W alaihi Kan luar biasa. Sedih Rasulullah S.A.W saat Khadijah Khadijah radhiyallahu anha wafat di bulan Ramadan tahun ke-10 sesudah kenabian. Usia beliau 65 tahun. Usia Nabi 50 tahun. Dan Nabi s.a.w. tidak pernah menikah dengan wanita yang lain selama beliau s.a.w. menikah dengan Khadijah Bahkan beliau baru menikah 5 tahun berikutnya Usia 55 tahun barulah Rasulullah menikah Dan wanita kedua yang nikahi oleh Rasulullah siapa namanya Pak? Siapa namanya? Saudah binti Zam'ah Seorang wanita yang usianya 60 tahun Jadi Pak, kalau ada orang yang menuduh gitu, Rasulullah itu gila perempuan gitu ya. Nauzubillah minzalik. Lihat yang dinikahi oleh Rasulullah yang kedua itu nenek-nenek, Pak. Bukan Aisyah, bukan Pak. Nenek-nenek, Pak. Saudah binti Zafar. Yang nanti Saudah berkata pada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku sudah sudah tidak memiliki hasrat lagi pada laki-laki, tapi aku tidak mau diceraikan oleh Rasulullah. Maka aku berikan jatah malamku untukmu." Masyaallah. Saudah Ya, cinta Rasulullah kepada Khadija ya. Dalam sejarah umat manusia kita sering sekali melihat Orang-orang yang ditinggal oleh pasangan hidupnya Itu tidaklah kemudian meninggal Iya Pernah? Selesikan? Ada ya? Banyak pak ya. Salah seorang Panding fathers kita ya, Pemimpin bangsa kita Pak Harto Begitu kan Tidak lama sesudah Butin meninggal, akhirnya -akhir meninggal Dan banyak seperti itu Orang-orang yang sangat cinta kepada kekasihnya, kepada istrinya Tidak lama sudah kasihnya meninggal, maka dia juga meninggal Nah ini kesedihan luar biasa juga dialami oleh Rasulullah SAW Wafat pamannya, wafat istrinya Lantas Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT Untuk hijrah, keluar dari kota Mekkah Maka Rasulullah s.a.w. kemudian hijrah ke kota Ta'if. Hijrah di tahun ke berapa tadi? Tahun ke 10 Meninggal Khadijah bulan Ramadhan. Maka Rasulullah hijrah bulan Syawal. Bulan berikutnya. Bulan Syawal tahun 10. Rasulullah hijrah ke kota Ta'if. Kota Ta'if ini letaknya sekitar 100 km. Di luar kota Makkah. Rasulullah berjalan kaki. Ya. Bersama dengan Zaid bin Harithah. Berdua. Ke kota Ta'if. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih kota Ta'if? Kenapa tidak dipilih kota yang lain? Kota Ta'if, Ta ini merupakan kota kedua. Yang paling dicintai oleh orang-orang Arab selain kota Makkah. Nah karena itu dalam surat Az-Zuhruf ayat 31. Orang-orang Arab dulu pernah berkata. Wakalu yang perkataannya diibadikan oleh Allah Surat Az Zumar ayat 31 Wakalu dan mereka berkata Laulah nuzulah dal Quran Mengapa Al Quran ini tidak diturunkan Al rojulin min al karya Mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki bangsawan dari dua kota yang mulia Dua kota yang mulia yang dimaksud adalah Mekah dan Taif. Jadi mereka berkata, kenapa Quran ini Tidak diturunkan kepada Dua laki-laki bangsawan Laki-laki bangsawan yang pertama Itu adalah Walid bin Mogherah, ya, Dan laki-laki bangsawan yang kedua adalah Utbah bin Rabi'ah Walid bin Mogherah ada di Makkah Utbah bin Rabi'ah ada di Faif Mengapa tidak diturunkan kepada dua pembesar besar ini Yang ada di dua kota yang mulia Jadi Faif itu adalah kota Yang dicintai oleh orang-orang Arab Selain Makkah dalam Paif ini cuacanya sejuk Pak lebih subur sehingga banyak orang-orang Mekah itu memiliki kebun di Paif mereka banyak memiliki harta di Paif dan di Paif ini ada kabilah yang sangat kuat namanya kabilah Bani Faqif maka Rasulullah pergi ke Paif ingin meminta perlindungan dari kabilah Bani Faqif dan di Paif juga ada berhala kedua yang dihormati oleh orang Arab. Berhala pertama yang dihormati oleh orang Arab namanya Hubal. Itu berhala pertama. Ini berhala yang pertama kali dibawa ya oleh orang-orang Arab itu. Hubal itu konon nama lain dari Apollo, dewa Apollo dalam lidah orang Arab jadi Hubal, ya. Apollo Hubal. Kemudian berhala yang kedua adalah Manat. Nah, berhala Manat itu adanya di Pae. Jadi itu alasan kenapa kemudian Taif yang dituju, ya, karena ini merupakan kota besar ya, kedua sesudah Makkah. Rasulullah berjalan kaki menuju Taif, tinggal di Taif selama 10 hari. Rasulullah berdakwah kepada pemimpin-pemimpin kabilah Banitakif di Taif. Dan sesudah itu kabilah Banitakif kemudian pemuhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diruwayatkan itu sampai dilempari, ya, kakinya. Dengan batu sejauh satu kilometer Sejauh satu kilometer Rasulullah dilempari batu Berdarah-darah kaki Rasulullah SAW Dilindungi oleh Zaid bin Haridzah. Lantas Rasulullah beristirahat Di kebun milik Utbah bin Rabiah Duduk situ Lantas ada seorang budak Laki-laki Ya, yang menolong Rasulullah membawakan minuman, ya, dan buah anggur kepada Rasulullah. Budak tersebut namanya Adas. Rasulullah bertanya, siapa namamu? Namaku Adas. Ya. Kemudian kata Rasulullah, dari mana kamu? Saya dari kota, ya. Disebutkan di sini nama kotanya Ninawa, ya. Ninawa atau Ninanef, Ninawa. Saya dari kota Ninawa. Maka kata Rasulullah. Dari kota dimana pernah lahir laki-laki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Kata Adas. Dari mana engkau tahu Yunus bin Matta? Kata Rasulullah s.a.w. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia adalah Nabi dan aku juga adalah Nabi. Maka Adas kemudian tertarik dengan Nabi s.a.w. Dalam riwayat yang lain. pertama kali Adas itu tertarik dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi anggur dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Bismillah Bismillah maka kata Adas aku tidak pernah mendengar ada orang yang mengucapkan kata itu lihat pak hidayah masuk dari ucapan Bismillah maka kita jangan apa namanya jangan menganggap remeh adab-adab Islam pak. Jangan menganggap remeh, adab-adab Islam, ya, makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, begitu ya, minum sambil duduk, baca Bismillah, jangan sepelekan ini. Ya. Itu adab-adab Islam, jangan disepelekan. Tersenyum, jangan disepelekan. Menghilangkan gangguan di jalan, Pak. Itu salah satu cabang keimanan itu adalah menghilangkan gangguan di jalan. gangguan duri gitu kita hilangkan itu salah satu cabang keimanan bukti iman seseorang menghilangkan gangguan di jalan gitu. Nah ini ada orang aku beriman parkir sembarangan gitu di tengah jalan gitu nutupin jalan gitu. Nah, ini dimana ini bukti keimanan Kalau ngilangin duri saja itu bukti keimanan apa lagi orang nutupin jalan gitu? Karena orang nggak bisa masuk gitu. ya. Ini jangan jangan kita agak remeh ini ada pada persoalan. Lihat adas. masuk Islam, sesudah mendengar Rasulullah mengucapkan basmalah. mulai diskusi, lantas sesudah itu adas mengucapkan syahadat dan kata para ulama, syahadatnya adas, ini jauh lebih besar daripada syahadatnya kabilah bani taqib di kota ta'if ini merupakan hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, sesudah Rasulullah ditolak oleh orang-orang ta'if, maka Allah menghibur Rasulullah dengan masuk Islamnya di adas antar sesudah itu Rasulullah berjalan lagi sekitar 5 km sampai di tempat yang bernama Qarnul Manazil di Qarnul Manazil itulah Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang luar biasa tiba-tiba ada awan yang menaungi Rasulullah SAW sesudah itu datanglah Malaikat Jibril dan Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad aku datang bersama dengan Malaikat penjaga gunung kami diperintahkan Malaikat penjaga gunung diperintahkan, ya, untuk mengikuti apa yang kau, yang kau mau Kalau kau mau malaikat penjaga gunung menimpakan gunung kepada penduduk Kaif, maka malaikat penjaga gunung akan melakukannya. Namun apa kemudian kata Rasulullah SAW? Beliau kemudian berkata, Bal arju ayyahru azza wa jalla min aslabihin man yagburullah azza wa jalla wahda walayshriku bi shayin. Tidak. Bahkan aku berharap. nanti akan lahir dari keturunan orang-orang pahit orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun Rasulullah malah mendoakan Hidayah kepada penduduk pat maka akhirnya Ikhwataliman rahimakumullah kita akan lihat berikutnya ternyata dari kabilah Bani Zaqis dari penduduk pahit ini nanti akan lahir para pendukung dakwah Islam Sampai ketika Rasulullah s.a.w. wafat. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Yang ditunjuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Ketika itu jazirah Arab mengalami pemurtadan habis-habisan. Banyak muncul Nabi-Nabi palsu. Hanya ada tiga kota yang masih bertahan dalam keimanan. Kota pertama adalah Makkah. Yang kedua Taif. Dan yang ketiga Madinah. Inilah ikhwata iman rahimahullah. Betapa besar kasih sayang Rasulullah s.a.w. kepada manusia. ya Meskipun manusia tersebut pernah menyakiti baginda Nabi s.a.w. Kita jeda dulu Azan Sesudah adhan. Ada waktu 10 menit menjelang kamat. Kita boleh tanya jawab. Ya? InsyaAllah diantara Azan dan kamat nanti kita ada tanya jawab. Kita jeda dulu untuk adhan. Selamat. No Baik, Insya Allah. Rahim Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada waktu 10 menit. Silakan dia. Speaker mikrofon. Terima kasih. Oh, dijemput. Eh, bukan. Tadi ini sekilas pembahasan al Abu Lahab itu Abu Lahab bin Abdul Muttalib Dia termasuk anaknya Abdul Muttalib Anaknya kakek Nabi Jadi termasuk paman kandung Nabi Abdul Muttalib memiliki anak 10 Salah satunya Abu Lahab Abu Lahab memang Banyak direwetkan bahwa beliau Meninggal tidak lama sesudah Apa namanya turunnya Surat Al-Lahab nah, Surat Al-Lahab ini turun Di Bukit Sofa Jadi tahun ke berapa tadi tahun keempat, tahun keempat sesudah kenabian, tahun keempat sesudah kenabian, sudah Rasulullah berda'wah secara terang-terangan dan kemudian Abu Lahab berkata, Alihada jamah tani, Alihada jamah tana, wahai Muhammad, apakah untuk ini kau mengumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad selaka engkau Muhammad. Maka Allah kemudian mengutipkan surat al lahab tabbat yada Abi Lahab dibuatnya. Dari riwayat menyebutkan bahwa dia wabat. itu tidak lama sesudah turun surat Allah tapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat itu sesudah wafatnya Abu Talib jadi tahun ke-10 wa'allahu'ala mana yang lebih tepat, kalau Abu Jahal dia wafat ketika perang badar, ya, perang badar itu beliau ya, dibunuh ya, oleh dua orang anak muda ya, ada kisahnya, Mu'ab af Afrah ya. dua orang anak, anak muda yang usianya masih 13 tahun, itu memburu Abu Jahal Eh uh, Allah ana. Ada lagi, Pak? Silakan. Ya, jadi pemboikotan itu bukan cuma kepada Bani Hashim, tapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kaum muslimin plus Bani Hashim itu yang diboikot. Ya, jadi para sahabat semuanya kena semua. Ya, termasuk sahabat-sahabat yang besar ya, sahabat-sahabat e, terkemuka seperti Abu Bakar. Ya, kalau Uthman kan hijrah ya, hijrah ke Abyssinia. Kemudian Umar juga demikian, terkena juga semuanya. Ya, kenapa Umar tidak melawan? Karena Umar kan jagoan gitu. Ya, Rasulullah melarang kaum muslimin untuk berperang. sampai kemudian nanti turun perintah perang itu tahun kedua sesudah hijrah bayangan pak sesudah 15 tahun itu baru turun perintah perang sesudah turun perintah salat di tahun ke-10 sesudah kenabian sesudah turun perintah saum ya di tahun kedua sesudah hijrah baru sesudah 15 tahun sesudah aqidah kaum muslimin kuat sesudah mereka dididik dengan sholat malam selama 10 tahun wajib itu sholat malam selama 10 tahun ya baru kemudian turun perintah jihad 15 tahun sesudah Rasulullah berdakwah. Jadi, ini memang dipersiapkan sungguh-sungguh itu, ya, bahwa yang namanya kemenangan dalam jihad itu bukan karena kekuatan fisik, bukan. Bukan karena kekuatan materi, bukan, bukan karena banyaknya jumlah pasukan, bukan. Tapi kemenangan dalam jihad itu sebagaimana kata Umar bin Khattab r.a. kita diberi kemenangan karena ketakwaan kita dan mereka diberikan kekalahan karena kemaksiatan mereka. Itu kata Umar. Kalau kita maksiat maka Allah tidak akan berikan kemenangan. Kalau mereka berubah jadi orang bertakwa maka kita akan akan kalah. Jadi ini ini peringatan buat orang-orang yang kemudian sekarang ini. Dikit-dikit jihad itu, dikit-dikit jihad itu. Sudah berapa banyak ya tarbiyah yang dilalui? Sudah berapa banyak dia mendidik dirinya untuk salat malam? Sudah berapa banyak dia mendidik dirinya untuk Saum Sudah berapa banyak dia mendidik dirinya untuk mengeluarkan mengeluarkan zakat, berhijrah, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta? Tak belum mendidik dirinya apa dengan kuat gitu? Ah, udah omongannya jihad terus. Jadi demikian ya. Jadi sahabat itu semuanya juga kena boikot. Termasuk tadi sahabat-sahabat yang terkenal sebagai sahabat-sahabat yang yang kuat, yang yang pemberani. Radhiyallahu anhu. Saya ingin tambahkan sedikit lagi nih ada ada satu riwayat yang penting juga untuk saya sampaikan bahwa sesudah Abu Thalib itu wafat. Abu Thalib itu wafat bulan Rajab tahun ke-10 ya, bulan Rajab tahun ke-10. Lantas Khadijah saya sayyidat Sayidah Khadijah itu wafat bulan Ramadhan tahun 10. Jadi rajab ke syakban, rajab syakban Ramadhan itu tiga bulan. Tiga bulan sesudah wafatnya Abu Talib, wafat kemudian Khadijah. Nah, para ulama kemudian menyebutkan sesudah wafatnya Abu Talib, maka mulailah orang-orang kafir Quraisy menyiksa Rasulullah itu di depan umum. Kalau sebelumnya mereka tidak berani menyakiti Rasulullah di depan umum. Kita ingat ya peristiwa Abu Jahal itu, ketika memukul Rasulullah itu mukulnya di bukit sofa Rasulullah sendirian. Nah, sesudah Abu Thalib meninggal baru mereka berani menyakiti Rasulullah di depan umum. Dan ada satu peristiwa yang yang dicatat dalam sejarah ya, Bagaimana apa namanya? Penghinaan atau siksaan orang-orang kafir terhadap Rasulullah diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya kata Abdullah bin Mas'ud, aku sedang duduk di samping Ka'bah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Di samping Rasulullah melaksanakan sholat, duduklah Abu Jahal bersama dengan kawan-kawannya. Lantas Abu Jahal berkata kepada kawan-kawannya, siapa di antara kalian yang berani melemparkan kotoran di atas kepalanya Muhammad? Maka bangkitlah kemudian Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id kemudian mengambil kotoran, mengambil taibah. Taib. Kotoran unta diletakkan di atas kepala Rasulullah ketika Rasulullah sedang sujud. Lantas... Rasulullah s.a.w. berdiri dan berlumuranlah seluruh badan Rasulullah dengan kotoran. Datanglah Fatimah yang ketika itu masih kecil, usianya sekitar 11 tahun. Datang dan kemudian mengusap kepada Rasulullah. Abu lamin masyid berkata, Demi Allah, aku sangat berkeinginan untuk membela Rasulullah, tapi aku tidak memiliki kekuatan. Sesudah Rasulullah salat, Rasulullah kemudian mengangkat tangannya dan kemudian berdoa. Allahumma 'alaika biquraish. Allahumma 'alaika biquraish. Allahumma 'alaika biquraish. Rasulullah berdoa 3 kali. Ya Allah, aku serahkan kepadamu Quraisy. Aku serahkan kepadamu Quraisy. Aku serahkan kepadamu Quraisy. Lantas setelah itu Rasulullah berkata, "Allahumma 'alaika bi Abi Jahal. Allahumma 'alaika bi Uthbah. Allahumma 'alaika bi Syaibah. Allahumma 'alaika bil Warith bin Uthbah. Allahumma 'alaika min Umayyah bin Khalaf. Allahumma 'alaika bil Uqbah bin Abi Mu'ayth." Rasulullah menyebutkan nama 6 orang yang ketika itu menyakiti Rasulullah dan kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah menyebut nama yang ketujuh tapi aku lupa siapa nama yang ketujuh itu. Santos kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, ketika perang Badar aku menyaksikan enam orang yang disebut namanya oleh Rasulullah s.a.w tubuh mereka bergelimpangan di parit perang Badar. Enam orang disebut oleh Rasulullah namanya, itu semuanya mati di perang Badar. Nah, itu ada lima rahimatullah, ada pelajaran menarik di sini, kata para ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaknat seseorang sebelum ini. Baru Rasulullah melaknat seseorang ketika peristiwa ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melaknat seseorang kecuali apabila orang tersebut sudah dipastikan oleh Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Ini pelajaran dari kita. Sehingga kita tidak boleh melaknat orang kafir. Karena Siapa diantara kita yang tahu bahwa orang kafir itu tidak akan mendapatkan hidayah? Ada yang tahu pak? Gak ada. Kita gak dapat wahyu. Rasulullah dapat wahyu. Rasulullah tahu nama orang ini gak akan dapat hidayah sampai matinya. Nah kita ini tidak boleh melaknat orang kafir, melaknat namanya ya pak ya. Tapi kalau melaknat ya Allah, laknatlah orang-orang kafir ya, yang membunuh kaum muslimin di Palestina, di Suriah ini boleh. Tapi melaknat namanya orang per orang ini tidak boleh. Allah, ya Allah, laknatlah bulan, bulan, bulan, kita sebut nama orang kafir ini, tidak boleh. Karena kita tidak pernah bisa memastikan apakah seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak. Allah wa'alaikum warahmatullahi ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak, saya saya ingin sampaikan juga alasannya mengapa kita bikin kajian nih. Salat, maghrib, kemudian sampai adhan, adhan kemudian ada tanya jawab sampai isya'i, ya. Uh, ini diperbolehkan Pak. Ya dulu Rasulullah pernah melakukan kajian bahkan sampai malam dan dan para sahabat kemudian uh, ter tergantung-gantung ketika itu. Ya kalau kita lihat di Masjidil Haram, ya di Masjid Nabawi, ini kajiannya sama seperti ini. Ya jadi pengajian pada maghrib itu sampai adzan, adzan selesai pengajian antara Azan dan komat itu ada tanya jawab. Sesudah komat itu kemudian baru selesai. Jadi saya harap ya uh, iman Rosululloh kalau datang pas kajian Ya silakan ikut kajian atau mau sholat sunnah silakan saja. Kita cuma makan waktu 10 menit saja untuk menunggu antara adzan dan komat untuk tanya jawab. Setelah itu kita lanjutkan dengan sholat. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, wa Shalawatulastakbiru kawwatumu bilaih. Hamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.